Intan cha, -cha. Muzik <tune> sadyo ya lanjut amba juri janjane janjane <tik> janjane cak sudik ning Ya yeah. <laughs> Kakak siap lanjut Lali jan Kali ini, saya beri aku peluang kedua Bungi kuno langi cari saksi, sayang Takkan lagi orang ketika itu hanya kau berkual mana dong luar biasa selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh. We've got all night. cinta sebentar dulu ya caranya tak sama menggoda menggoda siapa jandali cinta jandali jandali yo yo <laughs> bonus so musikara habis cara bajuri Bali cepat Apa? Pertemuan, pantun janda. Rasa Bali. Patah hati. Oke, siap dikasih. Pria idama Oke. Mbak Lia, Ini gimana? Lanjut lagi saya. Boleh ya diajak nyanyi bareng mana? Oh, boleh, boleh, boleh. Ini lagu. Boleh, boleh, boleh. Mas, kasih ini, Mas. Ini spesial buat yang biasanya jadi pelarian. Waduh, siapa sih biasanya janji melarian? Angin. Aku, aku bareng soalih. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Iki udan tapi telesin nang jero ati. Nyanyi yang keras. Wes Ini angan pesno di balas Ini angan ne pesno di balas Matur matur wesnya man sayang kok mal Biasa kasih tepuk tangan sekali lagi untuk aremania Aremania oh. Dokil banget loh Kalau begini saya gak mau pulang Sampai jombra apa? Sampai pagi. Aku punya jadi anak malang aja udah Ada yang ingin bawa aku pulang gak ke rumahnya? Jombra loh ini Janda pirang? He? Janda berambut panjang Terima kasih banyak semuanya yang hadir malam hari ini Yang nyanyi bareng, goyang bareng Galau-galauan bareng Kalian semuanya malam hari ini luar biasa ya Wes salah hebat tapi tidak ada tawuran. Iya, ada hebat taura. banget berarti hebat malah banget ya. ya. Arema hebat banget, jadi gol putih. Yo iki Arema. Yo iki Arema sing tak kenal di sini iki ya. Solid. Tentunya terima kasih banyak kita ucapkan untuk keluarga besar dari kedua mempelai. Terima kasih banyak. Ini Mbak Kartika Wulandari sarjana manajemen, putri pertama dari Bapak Haji Sunjoto dan juga Ibu Yati Permata. Terima kasih banyak juga untuk Mas Arkam, Maulana, sarjana Ekonomi. Untuk keluarga besar dari Bapak Mulyono dan juga Ibu Haji Siti Rofia. Terima kasih banyak atensinya. Sudah mengundang New Monata malam hari ini untuk menghibur are arek malang semuanya. Bilang apa? Terima. Bulan depan nanggap New Monata lagi mau? Uh, tolong di ACC Bapak ya, mohon izin Assisi, masih <laughs> ya, ya. Terima kasih juga untuk seluruh rekan kerja kita Ada Romayana, Professional Audio, ada Newbie Production Ada lighting dan juga tentunya nih yang belakang nih keren banget nih Ada Janesai, Video ada keren banget Dan ini ya, yeah. kali ini karena spesial Aku mau hadirkan satu tebang lagu pamungkas bareng-bareng dengan All Artes New Monada Oh, osa garo Lucuan hala, ada ani Arliza, du aurel Oktavia, almera zabina, funizio, ikiza jacha, halorida beren gara. ba oh, no! gini lancar selalu apa sehat-sehat ya, Mbak? Aku kencotne sampean koyo uler ngono ra iso, Mbak. Eh, pucuk-pucuk ngono warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare sedaya sehat? Sae, alhamdulillah. Lek diparingi sehat, diparingi sugih, alhamdulillah iso ketemu maneh, nggih. Yeah. Mempelai berdua Yang sekarang berada di pelaminan Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru Semoga bahagia selalu Langgeng Sakinah mawadah warohmah Amin Allahumma Allah mazulala muhammad Allah mazulala muhammad Berkait selawatan anaknya Akeh okay. yeah. Halo Mempelai berdua selamat menikmati jadi raja dan ratu semalam tapi ini jadi suami istri selamanya ya untuk suai bulhajar mbak mega sama mas ervin barangkali berkenan saya undang untuk naik ke panggung barangkali berkenan oh nganu, wongnya hemat tenaga kok konang dukur panggung ke pengindak gitu Kusil. Kamu undangan Yang sekarang sudah berduduk rapi Di tempat yang sudah dipersiapkan Saya belajar, monggo Sambil menikmati hidangan yang sudah disajikan Sembari menikmati hiburan dari Kerefata Rakyang Lagu yang pertama tadi sudah ada, Pantun Janda Kali yang kedua Dikasih lagu, sing rame mana apa sing slow Rame apa slow Rame Ya yes. Bu ame ame Belalang kupu-kupu Siang makan nasi kalau malam Susu-susu su, su, perawan Kenaik Alek susu-susu rondo Senengan ninja jali Susu ni rondo-rondo Nako ngerti rotok sepo barang no? Nah iya yeah. Ya lagu ini sesuai konsep dulu Dikasih Oh se okay, Ngo, nyanyi bareng tapi ya Oke okay. Seee kapan Cangnyaya lo ya 2000 3 ya tak terima ya kan sak jutaan nek 2000 ya rada jadi juta ning kok ya bagus kudu tur 2000 bekerja tuh mas masak pucat kayak gini duitmu jangan lupa gak apa-apa semoga rezeki ini lancar ya laki zaman sukses, jangit, laki nyawer paling orang rupanya, abang ya melingir-melingir, laki duitmu kurang darah kapal mas karena anemia oh ada yang kanjil? Dek kancil de opo dek Allah, lek kok ganggu wedot Oke Saiki, <laughs> okay saiki ana Bu Saat mau laguna iku, diwene ngopi Lek kakean ngopi, biasa ini tempat ngopi iku Konek sing senengan rasan-rasan, betul? Lek enek wang rasan-rasan ngomong ini sampean ora usah direken bu, nge? Lah, seikin gak usah ngurusi wong ngurusi awal jawa dan luwe selamet ya bu Ya, tadinya laguna tak jeneng rasa nyangkem Tau kurungo bora? Uru sono urusanmu, rasa urusi ureku, yang senang sawangan, yang rasenang rasa, naku ilo, lenyang kempa. san akhirnya saya ada angin segar duitnya tidak pucat semua kalau ini duitnya itu bagus-bagus ya terima kasih saudara-saudaraku semoga rezekinya lancar selalu hei <tuh> <tuh> eh, <tuh> oh, tadi kan tante dicium yang sini yang sini minta cium loh gimana? Asa. boleh? boleh? <tuh> kalau aku, kala aku yang cium kamu mau? Ada. loh. Heh, titi ae, ah, kita mau pengin. Ya, coba. Tajung ya. Kamu hadap ke sana dong. Katanya enggak mau yo ini Naik enggak mau yo ini no, malah ngene. Bapak eh Lolo lo lo lo lo Lolo lo, lo. lo. Ah. Oh. Sido pertarungan dunia ketiga. Oh nge. Yeah. Ada salah dan kurang dari penampilan Ratna. Ratna mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak untuk Soebul Hajah. Yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Mempelai berdua. Semoga berbahagia. Dan pastinya. Rewata selalu panjir. Amin. Amin Allah. Amin. Yeah. Ratna juga mudah-mudahan sehasil lalu ya dek. Amin. Tambah berkah hidupnya. Amin. Tambah takwa. Mari ngulon. Alhamdulillah. Yeah. <laughs> mari kalau melodiku nututi. Kati oh, ngulon biasanya sudah mencicil. Ini iya. jambangnya diperpanjang. Betul. Kayak <laughs> Om siapa Salam. lagi yang akan tampil? Oke deh. Kali iya. ini setelah Rena. Ratna. Setelah Ratna antiga, <laughs> ada aku kadok-kadok suwe gitu, ketemu Rena. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Wes suwe, suwe. nanggapan <laughs> Pier nangcamu. Iya, uh, Ratna. Apa? Tak jeluk Lumi aja ya. Oce, umi aja. Tak pakai Lumi aja ya. Ketuwean. Aku lihat satu kenangan di, di Facebook, di Instagram yeah. luar biasa. Alhamdulillah. Yeah. Baju putih semuanya. Ada saya Terima kasih sebesar bisa diani lagi langsung sama Omku. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raka, Antika, vlog-vlognya mana dong? Oke, ya. Tiga tumbeng bersama Mega Bintang Dangdutnya Jawa Timur. Ratna Antika, sudah. Berlalu ya, untuk menghibur panjirakan semuanya. Kali ini ngucapin, syukeng rau, selamat datang buat para tamu undangan semuanya ya. Luar biasa tamu sampai gak kemot, teropi. Pak Imam juga bumbun sama temannya buanya ya. Sa kecamatan teko KAP, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin ya. Juga semuanya yang hadir, insan-insan dangdutnya si Doarjo Rifatamania yang sudah hadir. Dari manapun anda berasal, yang di sebelah kiri panggung, yang sebelah kanan, yang di depan, yang di belakang semuanya. Salam seduluran, salam satu rasa, salam jawat erat persaudaraan dari Revata untuk panjirangan semuanya. Sekali lagi matur sepanon, yuk saya berharap kita jaga suasana malam hari ini ya. Bersama-sama kita jaga biar aman kondusif sampai akhir acara ini, ya. Yeah. Sanggup dulur, ya? Yeah? Sanggup, ya? Yeah? Yuk kita nikmati persemon rifata sampai akhir. Kita bergembira bareng-bareng rifata dalam suasana penuh persaudaraan aman kondusif sampai akhir. Terima kasih, matur sembah nuwun. Kali ini saudaraku bakal hadirkan salah seorang pendandut muda, ya, yeah, yang cantik. Dari bumi pasuruan Jawa Timur. ada mitra audio musik. Megah, elektrik juga simpatik sotik. Spesial buat penyenangkan dulur dolur kupamotan. Yuk terima lah kehadiran ada. Nilam, termaga Ray Potter. Bro pul dulu ya Allah oke okay deh Lidia Tamara He <tik> bro <tik> Tamara tu adik biasa <tik> <tik> Cak geder Waduh Lagi la, la, la. mas, lagi ah, ah. Baleni, baleni. Ah. Ayo Giatong dulu Hehehe <tik> <tik> sama refata terima kasih banyak semuanya saya ucapkan dulu selamat malam assalamualaikum